Assalamualaikum, sahabat konsultasi Islam. Punya masalah seperti mereka? Tanyakan saja di aplikasi konsultasi Islam tersedia di Play Store.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 Ala Alasayidina wa maulana Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu. Senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau. Dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meriduai kita bersama mereka. Amma ba'd jemaah rahimakumullah Setelah Berhenti Kajian kita cukup lama Kita sekarang akan melanjutkan Kajian Tentang Al-wasaya Tentang wasiat Kitabul wasaya Dan Dan Wasiat ini Adalah sesuatu yang penting Bahkan wasiat itu merupakan Sodaqah Dari Allah Buat hamba-hambanya Kita akan masuk ke kitab wasiat Dan wasiat ini merupakan Sodaqah dari Allah subhanahu wa ta'ala Buat Orang-orang yang berduit Kita kadang-kala -kadang Ambisi dunia membuat kita Lupa kalau harta yang kita kumpulkan itu akan kita tinggalkan. Bahkan sebagian orang karena sibuk cari dunia, kematian tiba, sedangkan dia dalam kondisi belum punya sodakoh, belum punya wakaf hartanya banyak, hartanya miliaran. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dari Muad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwa nabi alaihi salatu wasallam bersabda innallaha tasaddaq alaikum bi thulusi amwalikum 'inda wafatikum ziyadatan fi hasanatikum sesungguhnya Allah kata nabi alaihi salatu bersedekah atas kalian dengan sepertiga harta kalian tatkala kalian mati itu sebagai penambah amal kebajikan kalian Jadi kita nih Dikasih kesempatan sama Allah Untuk bersedekah Dengan sepertiga harta kita Tetapkah kita mati Karena bisa jadi anak itu menghabiskan harta Tanpa ada manfaat buat orang tua Dengan Allah memberikan kesempatan buat kita Jadi kita bisa tulis sekarang kapanpun sepertiga hartaku Atau 20-25 persen dari hartaku Kalau aku mati buat masjid Sehingga tak kalah mati Mungkin kau mau sedekah sekarang Pelit e, Merasa eman-eman sama hartanya Tapi kau sedekah ketika kau mati Kau udah gak butuh apa-apa ketika itu Kau butuh amal kebajikan Maka ini salah satu karunia Allah Sepertiga harta itu bisa disedekahkan tatkala kita mati. Sehingga ahli waris itu, tatkala mendapatkan wasiat orang tuanya, ya sudah. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertiga itu milik orang tuanya. Orang tuanya bisa melakukan apa saja dengan sepertiga hartanya. Tapi, uh, silahkan dibaca tentang pengertian wasiat itu sendiri. terdinding dengan al-qur'an dalam kitab al-ittiqan al-lawaiat satu pengertian wasiat wasiat berasal dari wa fa'i futi syai'e uqih dari asal apa waso dari asal kata ini jamaah ya kalau ditulis bahasa indonesia jadi kacau bahasa arabnya itu wasaitus syai'a Ushih, tulis pakai bahasa Arab. So, bukan wasai tushi. Jadi apa bahasa Arabnya? Wasai tushayah ushih. Persiast berasal dari Qafaytushayyir qafihi berarti alqaulquru saya menyambungkan. Jadi orang yang berwasiat adalah orang yang menyambung apa yang telah ditetapkan pada waktu hidupnya sampai dengan sesudah wafatnya. Nah. Adapun menurut istilah syari, ialah seseorang memberikan barang atau piutang atau sesuatu yang bermanfaat dengan catatan bahwa pemberian tersebut akan menjadi hak milik si penerima wasiat setelah meninggalnya si pemberi wasiat. Barakallahu fiq. Di sini kita melihat bahwasanya wasiat dalam bab fikih ini lebih kepada wasiat masalah harta atau sesuatu yang bermanfaat. Ya. Nah ausad wasaitu syai'a usih Jadi kalau wasiat dalam bab uh, babul raqaik wasiat agar anaknya berbuat baik agar anaknya uh, melaksanakan ketaatan kepada Allah tapi dalam Kita fikih lebih kepada barang disebutkan di sini Dan perbedaan wasiat dengan hibah kalau hibah itu dimiliki oleh penerima hibah ketika dia hidup. Tapi kalau wasiat itu dimiliki ketika dia mati. Sehingga tatkala orang ini tidak mati. Dan yang diberi wasiat mati duluan. Maka wasiat itu tidak ada buat dia. Karena orangnya tidak ada. Ini berkaitan dengan wasiat. Jadi wasiat. Itu akan menjadi hak milik si penerima wasiat setelah meninggalnya si pemberi wasiat. Pemberi wasiatnya meninggal dunia, jadi miliknya. Taib, hukum wasiat sekarang. Fable. Nah. Wajib atas orang yang memiliki harta yang harus diwasiatkan. Allah SWT berfirman. Kutiba alaikum inna hamal ahadakum wa taraka fayarunil wasiyatu lil walidayni wal aqrabina bil ma'ruf haqan 'ala al muttaqin. atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk ibu bapa dan kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Al-Baqarah ayat 180. Nah dan dikatakan ana ana aqilah ibni umar radhiyallahu anhuma sallallahu alaihi wa sallam qala ma haqqa lahu shay'un yusifihi yabitu illa wufiyatuhu maktuban maktubatum anhu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Orang muslim yang memiliki harta yang akan diwasiatkan Tidak berhak tidur dua malam Melainkan wasiatnya telah tertulis di sisinya Mutafakun alaikum Barakallahu fiq ya, Berkaitan dengan hukum wasiat Ayat yang pertama Yaitu di surah al-Baqarah 180 Jelas-jelas disebutkan Kutiba alaikum Artinya diwajibkan atas kalian Jadi wasiat ini Hukumnya adalah wajib bagi orang yang meninggalkan harta banyak Berapa banyak? Ya, kembali kepada uruf Kembali kepada tradisi yang ada Kapan disebut orang itu meninggalkan harta banyak Dan kapan disebut orang itu meninggalkan harta sedikit Dan jumlah ahli warisnya juga menentukan Artinya kalau ahli warisnya itu cuma satu Bisa jadi harta itu disebut banyak tapi kalau harta itu banyak untuk ahli waris yang satu, kalau ahli warisnya sepuluh, jadinya sedikit karena dibagi oleh mereka. Berkaitan dengan ayat ini, ada khilaf di antara para ulama. Apakah ayat ini itu mansuh, dihapuskan hukumnya dengan ayat warisan, atau tetap ayat ini mengatakan wajibnya wasiat? Atau ayat-ayat warisan itu Menghususkan Tentang ayat yang berkaitan dengan wasiat ini Menghususkan bagaimana? Artinya ahli waris itu tidak dapat wasiat Karena ahli waris sudah mendapatkan Bagian yang Allah tentukan di ayat-ayat Tentang warisan itu Syekh bin Uthaymin rahimahullahu ta'ala Berpendapat seperti pendapat Syekh Beliau mengatakan Bahwasanya Ayat ini tidak mensukur. Ayat-ayat warisan itu adalah menjelaskan tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang berhak mendapatkan wasiat. Dan yang diperbolehkan itu sepertiga harta nanti karena sudah ada ahli waris yang mendapatkan hal itu. Jadi berkaitan dengan hukum maka wasiat ini menurut Syekh bin Utsaimin tetap wajib hukumnya namun bagi orang yang memiliki harta yang banyak harta yang banyak kalau enggak banyak maka lebih baik dia tinggalkan buat ahli warisnya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas nanti hadisnya akan kita baca Bagaimana Nabi A.S. menjelaskan kepada saat... Kau meninggalkan anak keturunanmu itu cukup... Lebih baik daripada kau tinggalkan anak keturunanmu... Hidup luntang-lantung... Mereka akhirnya melarat... Minta sana, minta sini... Padahal orang tuanya punya harta sebenarnya... Namun gara-gara orang tuanya mewasiatkan semua hartanya... Maka akhirnya anak-anak jadi terbengkalai... Maka diperbolehkan warisan atau diwajibkan warisan pendapat yang rajih apabila memiliki harta yang banyak dan ini karunia dari Allah tadi Orang punya duit 1 1 miliar atau 10 miliar, dia mau sedekah malas. Ya udah kau sedekahnya ketika kau mati. Allah yang ngasih itu kepada. Kemudian di hadis Abdullah bin Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang seharusnya nih seorang muslim itu kalau dia punya sesuatu yang ingin dia wasiatkan, hendaklah dia catat. Jangan sampai dia bermalam dua malam, kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisi dia. Kalau sekarang penulisan wasiat mungkin uh, harus agak resmi atau harus resmi. Karena ada pihak-pihak yang terkadang kalau wasiat itu tidak resmi, mereka mengangkat surat wasiat itu kepada pengadilan. Dan pengadilan menggugurkan wasiat itu. Padahal secara agama wasiat itu sah. Maka dengan adanya notaris, ya orang yang bikin wasiat, bikin wasiat. Kalau tidak dia bikin sendiri wasiatnya. Dia tulis, dia kasih matrai. Kemudian dia minta dua orang untuk menjadi saksi. Itu sudah ada kekuatan hukum. Paling tidak, ya paling banyak sepertiga. Dan kalau turun dari sepertiga, Abdullah bin Abbas lebih setuju... Karena Nabi Alaihissalam mengatakan sepertiga itu banyak waslulth waslulthu kecil kata Nabi Alaihissalam. Kalau diturun wasiatnya jadi umpamanya seperempat dari hartanya itu sesuatu yang mulia sebenarnya. Jadi para jamaah berkaitan dengan wasiat ini hendaklah kita menulislah yang punya harta ibu-ibu mungkin tidak terlalu banyak harta, tapi kadang-kala -kadang punya warisan, tapi dia bisa nih. Ya katakan aku alhamdulillah punya harta yang cukup banyak umamanya sepertiga atau sepuluh persen lah tulis di situ sepuluh persen dari hartaku itu untuk pembangunan masjid dan jadi sodakoh jadi amal jaria ya. karena banyak anak-anak yang tidak perhatian sama orang tuanya ketika bapaknya mati maka anak-anak akan berebut harta itu dan kita tidak tahu siapa di antara anak-anak yang bermanfaat buat orang tuanya. Baik nah, yang ketiga, fabel untuk banyaknya harta yang dianjurkan diwariskan. Tiga, untuk banyaknya harta yang dianjurkan diwariskan. Al wa alimni waqaf wakul surdilu anbu kola ja anabiu salam wa lillahsalam yauduni wa anabimakata wa huayak rohu ayamutabil arabi latihha jarominha kola yarhamu yarhamu allahu bnaafro kuntu yarosulallah ufi dimani kulik. Allah lah, untuk sesiapa lu, Allah lah, untuk sesuatu, Allah sesuatu, sesuatu kafir. Inna ka anta dah waras, tak ka alnia fairon yang tidak ahum alatan. Ia tak ka fakunan nasi fi aidihim. Wa inna ka mahmah, angkapatamin, angkapatin, wa inna hal Wahyunto Robi Kaahor, walang yakun lah fiu maedin ilah bnatur. Dari bin Waqas, anhu, Nabi nah, jadi di sini saat bin Abi Wakas, rojahu anhu ia bertutur, Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Nabi saw. Bisa jadi ketika haji Wada atau penaklukan kota Mekah. Saat sakit. Dan saat tidak suka mati di Mekah. Karena dia sudah hijrah meninggalkan Mekah. Akhirnya Rasulullah SAW menyeguhnya. Naam tafadhali, lanjutkan. Tidak berbeliau, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya kepada ibnu Afro. Saat, saat menjawab, dia Rasulullah. Bolehkah saya mewasiatkan seluruh harta kekayaanku? Jawab beliau, tidak boleh. Tanya saya separuh kalau beliau tidak juga Saya bertanya lagi, sepertiga, jawab sepertiga Dan sepertiga itu sudah banyak Sesungguhnya kau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mampu itu jauh lebih baik Daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin Hingga perminta-minta kepada orang lain Sesungguhnya, betapun kecilnya belanja yang kau maskahkan Maka sesungguhnya itu adalah kuadakoh Sampai sepotong makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu, itu adalah suadakoh. Dan mudah-mudahan Allah mengangkat derajatmu, sehingga orang-orang muslim mendapat banyak manfaat darimu dan orang-orang lain, kaum musyrikin tertimpa bahaya. Sedangkan pada waktu itu, dia hanya memiliki seorang putri. Masya Allah. Masya Allah. Kita lihat ya bagaimana angan-angan orang yang hendak meninggal dunia. Di sini Rasulullah sallallahu menganjurkan kepada kita agar banyak ingat mati. Beliau mengatakan aktsiru zikra hadhi milladzah. Yani kematian, kalian banyak-banyak mengingat kematian, pemutus segala kenikmatan. Saat bin Abi Waqqas, anaknya satu, dia mau berwasiat. Dia mau kasih semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi dilarang oleh Nabi alaihi wasallam. Ketika itu anaknya saat satu, saat bin Abi Waqqas meninggal dunia dia yang menjadi panglima perang ketika al-Qadisiyah disebutkan anaknya itu belasan anaknya saat itu aqas tapi mengingat kematian membuat orang jadi ya udah enggak mikir dia mau punya anak lagi atau berapa dia berpikir bagaimana dia berbuat baik sebelum dia meninggal dunia maka ya kita perlu mencontoh saat bin aqas kematian akan datang kematian akan datang. Sekarang, esok, lusa, tahun depan, tapi paling tidak kita sudah punya wasiat. Sehingga tatkala kematian itu tiba, wasiat kita sudah tertulis. Dan kita akan mendapatkan manfaat insyaallah apabila kita memberikan wasiat kepada jalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ee uh, sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatian sama anak itu juga menjadi kepedulian Rasulullah sallallahu alaihi dalam mendidik para sahabatnya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala ketika dia meninggal dunia, dia seorang khalifah. Datang orang-orang menyungut dia. Orang-orang mengatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, "Ausi, kau ni berwasiatlah. Mumpung engkau masih menjadi seorang khalifah, kau ni mau mati. Mumpung kau menjadi khalifah, tu kau punya anak-anak miskin." Dikatakan anaknya 11 atau 12 anaknya. Anaknya miskin-miskin, kau kasih mereka wasiat. Mumpung kau menjadi punya jabatan, anakmu kau kasih jabatan sebagai gubernur apa ini itu. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Dia mengatakan, Inna Inna Waliy Allahu Laidi Nazzal Kitab, Wahu Salihin. Kata Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya waliku pelindungku adalah Allah yang menurunkan Al-Quranul Karim. Dan dia yang akan melindungi orang-orang yang soleh. Kata Umar bin Abdul Aziz, aku enggak mau kasih wasiat sama anak-anakku, lalu nanti ternyata mereka gunakan untuk maksiat, sehingga aku membantu mereka berbuat maksiat. Kalau mereka orang-orang yang soleh, Allah yang akan ngurusin mereka. Subhanallah, ini bentuk ketawakalan yang begitu agung dari Umar bin Abdul Aziz, rasulullahulahutaala. Bagaimana dia menyerahkan anaknya kepada Allah subhanahu taala. Karena kita tahu kalau anak dikasih wasiat harta tanpa ilmu, yang ada harta itu digunakan untuk kemaksiatan. Tapi kalau kita mewariskan buat anak kita ilmu yang bermanfaat, lalu dikasih harta, maka bergabunglah dua kebaikan di sini. Harta itu disebut khair, kebaikan. Karena harta bisa membawa kebaikan. Dan ilmu yang dimiliki oleh anak-anak yang soleh, akan mengantarkan orang-orang itu memanfaatkan harta di jalan Allah Swt. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nikmal malu saleh firajulis saleh. Masya Allah, betapa baiknya harta yang baik itu bila ada di tangan orang yang baik, akan dimanfaatkan. Jadi bagi orang tua, hadis Nabi Alaihissalam penting direnungkan. Beliau mengatakan kepada saudin Abu Qas. Radiyallahu Raudhailahu Taala Anhu, engkau tu tinggalkan keturunanmu dalam kondisi mampu lebih baik. Ini kalau kita bicara secara finansial, tapi yang lebih penting dari itu masalah ketakwaan anak-anaknya, apalagi anak-anak muda. Berapa banyak anak-anak muda ketika orang tuanya meninggal dunia itu warisan dia ambil dan dia gunakan untuk narkoba dalam sepekan dua pekan habis, tak bermanfaat maka wasiat membantu orang tuanya apalagi tadi disebutkan kalau hartanya banyak barakallahu fiik baik, تفضل bentar ini ada yang salah an abaa apa an abi an abi Ya. An Abi Umamah rahad. Anna ni Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbati umrat wada' inna Allah qad a'ta kulli ladhi haqqin haqqahu falawsiya liwarithin dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu yang mengatakan saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam shubannya pada waktu Haji Wada sesungguhnya Allah benar-benar telah memberi setiap orang yang mempunyai hak akan haknya. Oleh karena itu tak ada wasiat bagi haji waris. Barakallahu fiq. Ya, ini penjelasan lanjutan tentang orang-orang yang tidak boleh dapat warisan. Jadi ayat warisan itu yang ada di surat An Nisa pula yang berkaitan dengan Uh, pembagian Harta waris Buat ahli waris Itu Menghususkan ayat tentang wasiat Di surat Al-Baqarah Bahwa yang Boleh mendapatkan Wasiat itu bukan ahli waris Ahli waris tidak boleh Kenapa? Karena Allah Jalla Jalla sudah memberikan hak buat dia Allah sendiri yang membagikan Sehingga orang tua bagaimanapun kecintaan dia kepada anaknya. Dia punya anak lima. Yang satu itu sangat berbakti sama orang tuanya. Sehingga orang tua ingin memberikan lebih kepada dia. Lalu ketika dia mati, dia mewasiatkan membagi sepertiga hartanya. Untuk uh, anak yang paling dia cintai. Enggak boleh. Karena dia sudah dapat bagian dari dari Allah Jalla Jalala. Berkaitan dengan hak waris ini. Dan jemaah pembagian wasiat. Ingat pembagian wasiat ini baru bisa dilaksanakan kalau hutangnya sudah dibayarkan. Ingat Allah mengatakan di surat uh, An-Nisa ayat 11, 12. Di situ Allah mengingatkan mimba di wasiatin yusobiah audain. Pembagian warisan itu setelah wasiat dan hutang ditunaikan. Allah menyebutkan wasiat dahulu, baru setelah itu hutang. Kenapa? <tuh> Karena kalau hutang itu ada yang nuntut. Hutang itu ada yang nuntut. Dan biasanya orang yang punya duit itu akan datang meminta. Tapi kalau wasiat, kadangkala -kadang yang dengar wasiat itu cuma keluarganya. Ada yang tahu. Sehingga Allah mengingatkan pada keluarga itu, wasiat itu adalah termasuk bentuk kebaktian seorang anak kepada orang tuanya yang meninggal dunia. Maka kalau kau mau bagi warisan Ingat Setelah wasiat itu Jadi kalau wasiat sudah disebutkan Wajib dilaksanakan Walaupun hartanya sedikit Umpamanya meninggal dunia Cuma ninggalin harta Ya 25 juta Duitnya cuma itu Dia punya anak tiga Kan sangat sedikit sekali umamanya, Ketika dibagikan ke anak tiga Masih ada istrinya umpamanya tapi kalau sudah disebutkan maka wasiat harus dilaksanakan. Dan seharusnya kalau dia miskin gak perlu wasiat. Sebagaimana banyak sahabat-sahabat nabi tidak perlu wasiat memang. Karena mereka gak punya harta. Apa yang mau diwasiatkan? Dan nabi berpesan kepada saat. kalau saya meninggalkan anak-anak dalam kondisi. Mampu itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam kondisi. Susah mereka minta-minta sama orang. Jadi ingat. <tuh> tidak ada wasiat bagi ahli waris wasiat itu boleh sepertiga dan yang dianjurkan wasiat atau yang diwajibkan wasiat adalah orang yang memiliki harta berlimpah ruah tapi kalau sedikit lebih baik dia tidak berwasiat nah barakallahu fik lanjutkan mukadimah ini ditulis dalam wasiat ya kita masuk ke mukadimah yang ditulis dalam wasiat artinya ini anjuran Sebenarnya tidak ada mukaddimah tersendiri yang harus ditulis dalam orang menyusun kata-kata wasiat itu. Wasiat itu bisa jadi lisan. Cuma kalau lisan, kekuatannya itu untuk uh, di, dilaksanakan kadangkala butuh kepercayaan. Artinya umumnya anak dengar wasiat dari abah anak. Atau abah anak dengar dari kakeknya. Kemudian ini karena ada wasiat seperti itu, meninggal di dunia, meninggal di dunia, akhirnya abah anak datang kepada keluarga, abah nih wasiat kayak gini. Keluarga ngomong, Allahualam kita nggak tahu nggak pernah dengar abah ngomong kayak gitu. Dan Aba juga tidak menulis. Di sini disebutkan dari Anas bin Malik bagaimana konteks wasiat itu dimulai dengan apa? Artinya sebelum wasiat tentang harta ada perintah untuk wasiat ketaatan kepada mereka. Dibaca artinya aja. Dari anu, beliau ancu ya berkata, adalah mereka para sahabat biasa menulis di awal wasiatnya bismillahirrahmanirrahim illa wa antum muslimun dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Naam, afwan ini ada di bahasa Arabnya enggak ada illa wa antum muslimun. Nah, nggak ada dihapuskan ini. Cuma Bismillahirrahmanirrahim, hada, iya, yeah. dihapuskan. Jadi disampaikan yang dihapus, ilah ilah wa antum muslimun, ini dihapuskan. Ini kayaknya uh, korban kopas, ya nggak? <laughs> Baik Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ini adalah wasiat Sulan bin Sulan yang bersaksi bahwa tiada ya ilah yang patut diibadahi kecuali Allah semata, yang diada setubagainya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan dan bahwa hari kiamat pasti akan datang tak diragukan sedikit dan bahwa Allah akan membangkitkan seluruh penghuni alam kubur, dan ia, Sulan bin Sulan berwasiat kepada seluruh anggota keluarga yang ditinggal mati Agar bertaqwa kepada Allah Mengadakan Islam sesama mereka Dan patuh kepada Allah dan Rasulnya Jika memang mereka orang-orang yang beriman Dan ia berwasiat kepada mereka Sebagaimana wasiat yang Ibrahim Sampaikan kepada anak cucunya Dan Ya'ub Wahai nanda, susunya Allah telah memilih Agama Islam untuk kalian Karena itu janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia Sesuai kalian dalam keadaan Muslim Nah, hmm. ini mukadjimah Artinya setelah menuliskan ini Di bawahnya itu Ditulis wasiat berkaitan dengan harta Apa yang hendak dia wasiatkan Dan ingat wasiat ini bisa berarti Bisa Bisa persentase dari harta Atau bisa barang tertentu Umpamanya Anda wasiatkan mobil yang Anda pakai ini Serahkan ke Yayasan Netimpiatu jadi ketika dia meninggal dunia Mobil itu dibawa Namun perlu diperhatikan Apakah harga mobil itu Kurang dari sepertiga Atau lebih dari sepertiga Dari hartanya Jadi kalau barang itu Tetap harus di Dilihat Karena yang diperbolehkan hanya sepertiga Kalau ternyata lebih dari sepertiga Ternyata ini 40%. Ada dua cara. Yang pertama keluarga mengizinkan, udah enggak apa-apa, mobil itu tetap. Kalau keluarga tidak mengizinkan, maka di situ yang 10% bisa jadi pihak yayasan itu mengembalikan kepada ahli waris. Karena yang diperbolehkan hanya 1/3. Jadi lebihnya itu bukan haknya yang meninggal, tapi haknya ahli waris. Kalau ahli waris mau menuntut silahkan, tapi ahli waris mau memaafkan silahkan. Tapi ingat dicatatnya seperti ini, menjadi mukaddimah yang indah sekali. Tulis wasiat di situ mamanya, dia punya motor, anak pengin motor ini buat dakwah. Mamanya nanti kalau anak meninggal dunia, kemudian dia memiliki sesuatu. Dan ini berkaitan dengan orang-orang yang akan meninggal dunia. Artinya dia melihat kayaknya aku mau mati. Tapi tidak mau mati pun, semuanya akan mati. Sehingga dia tetap memberikan wasiat itu buat yang dia inginkan. Catat kebaikan-kebaikan yang ingin dia wasiatkan ya. Bagi berpegang teguh dengan sunnah, maunya sebagai muqaddimah, ditulis tidak ada masalah. Baik, yang ke enam, silahkan. Enam, akan wasiat menjadi hak milik penuh. Wasiat tidak akan menjadi hak milik penuh bagi si penerima wasiat kecuali setelah meninggalnya si pemberi wasiat dan terlunasnya seluruh hutangnya. Jadi manakala seluruh harta peninggalan habis untuk dibayarkan pada hutang-hutangnya, maka sang penerima wasiat tidak mendapatkan bagian apa-apa. Ananiyyun tadawun anhu qala Qad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bid-daini qabla al-wasiyati waantum taqaunaha Membak diwasiati yusolbiha audain. Dari Ali Rasulullah anhu ia berkata Rasulullah Rasulullah alwasalam biasa membayar hutang sebelum dipenuhinya wasiat dan kalian sering membaca ayat tentang wasiat. Membak diwasiati yusolbiha audain. Kebagian-kebagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sudah sudah dibayarkan hutangnya. Nah, masya Allah. Jadi Ali bin Abi Thalib ingin mengingatkan di sini agar orang-orang yang mendapatkan wasiat itu tidak terburu-buru minta wasiatnya. kadang kadang mau wasiatnya buat anak syafiq. dapat ini itu. Ketika meninggal dunia, anak tidak serta-merta langsung minta, tapi nunggu dulu. Nunggu apa? Nunggu dilunasinya utang-utang. Dan Ali menjelaskan bahwa Nabi alaihi Alaihissalam memutuskan hal itu, bahwasanya wasiat itu Dipenuhin setelah utangnya selesai. Kalau ternyata utangnya menghabiskan semua hartanya, maka wasiat itu tidak berlaku. Oh enggak ada duitnya. Kemudian begitu pula warisan, apalagi warisan, warisan ini setelah hutang dan setelah wasiat. Kalau ternyata uh, untuk hutang Untuk bayar hutang Kemudian wasiat Kalau untuk wasiat ada berarti ada sisa Buat ahli waris Umpamanya nih Bapaknya meninggalkan uang sebesar Satu miliar Meninggal dunia satu miliar Dia berwasiat sepertiganya Ternyata bapak ini punya Utang Sembilan puluh sembilan Sembilan ratus sembilan puluh juta Tinggal berapa Tinggal sepuluh juta Taip 10 juta ini, di situ diambil sepertiganya. Buat yang dikasih wasiat. Yang dua pertiganya itu yang menjadi menjadi warisan. Seperti itu. Jadi ingat masalah utang-piutang. Kalau kita lihat, ternyata wasiat dan utang-piutang di dalam Islam itu dianjurkan untuk dicatat. dicatat. Karena yang berkaitan dengan hak. Bayangkan ya Islam 1438 tahun yang lalu sudah mengajarkan adanya notaris atau adanya notulis yang bagian nulis. Ya nulis ada saksi yang menguatkan hal itu, sumpah macam-macam. Karena untuk menjaga hak orang lain. Dan berkaitan dengan wasiat ini, ya Syekh akan memberikan beberapa peringatan di sini yang penting dalam bab wasiat. Akhir-akhir ini banyak ikhwan mungkin yang menikah lebih dari satu. Tapi tidak dicatat. Artinya pernikahan itu di bawah tangan mereka sebut. Tengah. Baik, pernikahan itu secara agama sah hukumnya. Tapi bagaimana nanti ketika meninggal? Dapat warisan enggak? Seharusnya dapat. Tapi karena tidak ada bukti, ini akan membahayakan mereka. Dalam kondisi seperti ini, hendaklah mereka membuat wasiat. Menulis wasiat, ditulis di notaris, bahwasanya mereka adalah anak-anakku, disebutkan ini istriku, dan mendapatkan warisan, sama seperti anak-anakku yang lainnya. Kalau itu kuat, Anda tidak tahu apakah yang seperti itu sudah kuat di ranah hukum di Indonesia. Tapi kalau tidak kuat, maka dia bisa berwasiat, kalau mamaya sebenarnya berwasiat Bukan menjelaskan itu anak-anaknya Tapi menjelaskan bagian mereka Istriku dapat sekian Fulan-fulan-fulana-fulana fulana dapat sekian-sekian Jadi mereka itu dapat warisan sebenarnya Sebenarnya dapat warisan Cuma karena tidak tercatat ditakutkan mereka tidak mendapatkan hak itu dan kita tahu bosnya, lah wasiat ahli ahli waris. enggak ada wasiat untuk ahli waris. Mereka itu sebenarnya enggak ada wasiat buat mereka. Cuma kondisinya mereka itu tidak dianggap anak. Di sistem pemerintahan yang ada umpamanya. Tapi kalau tadi sudah kuat. Dengan pernyataan di notaris. Ya ada saksi bahwasannya Fulana. Dan anak-anaknya Fulan adalah istriku. Dan anak-anaknya adalah anak-anakku. Kalau itu sudah kuat, selesai insyaAllah tidak perlu wasiat lagi masalah fulan dapat sekian dapat sekian dapat sekian. Ini berkaitan dengan masalah wasiat ya. Tayyip. Peringatan ini Syekh akan memberikan beberapa peringatan yang mungkin bermasalah di negeri kita dan negeri-negeri lainnya, tempat Syekh menulis ini juga. Nah, silakan dibaca. Tujuh peringatan. Mengingat bagian besar masyarakat di zaman sekarang ini amat tertarik pada perbuatan bid'ah dalam agama mereka terutama hal-hal yang bertalian dengan jenazah, maka menjadi suatu kewajiban atas orang muslim sebagai bentuk realisasi dari firman Allah swt. Ya Ayuhal Ladin Amanu Kuhu Takumu Ahli Kumna Ro Waquluhana Sual Hijarah Alaiha Malakatun Ghilazun Shidah Duliya Suna Allah ma, ma Yumarun. Hai orang-orang yang beriman.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 Umbamai anak meninggal dunia. Anak akan dimandikan. Anak akan dikafani. Anak akan disolatin. Anak akan dikuburkan. Dan macam-macam. Berkaitan dengan hal ini. Mungkin di sebagian masyarakat. Mereka tidak kenal dengan sunnah Nabi Alaihi SAW. Dalam urusan jenazah. Sehingga ada amaliyah-amaliyah yang mungkin tidak sesuai dengan sunnah dan itu selalu dikerjakan dan orang yang mati ini tahu artinya keluarganya ini akan melakukan ini ini dan itu padahal itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dia berwasiat wasiatnya bisa secara umum secara umum sebagaimana disebutkan di sini dan dikebumikan sesuai tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini secara umum. Artinya nanti ketika keluarga berselisih pendapat, yang satu mau dengan cara mereka yang satu mau dengan cara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka solusinya ya udah kita ngikutin bagaimana Nabi Alaihissalam memakamkan putrinya, beliau punya putri tiga yang meninggal dunia di masa Nabi Alaihissalam, beliau juga memiliki putra yang meninggal di masa Nabi Alaihissalam Ibrahim, bagaimana proses pemakaman itu? Sehingga sesuai dengan sunnah Nabi itu ya sesuai dengan yang diamalkan Nabi yang Alaihissalam. Kata beliau memakamkan putra putrinya. Ini umum. Tapi bisa jadi secara spesifik, secara lebih detail, aku maunya seperti ini. Aku ingin yang menyolatkan aku fulan. Aku ingin yang memandikan jenazaku fulan. Jadi ada wasiat wasiat yang berkaitan dengan dengan dirinya. Karena dia tahu kalau fulan yang memandikan ya. Subhanallah Jemaah ya Sampai sekarang Di kampung kita ini Jenazah itu dimandikan di luar rumah Terkadang ditonton oleh banyak orang Na'udzubillah Dan kadangkala -kadang anaknya Pernah melihat di kampung dulu uh, Tetangga meninggal dunia Itu Anaknya tiga Waktu itu Jadi anak tiga itu menggendong bapaknya yang dimandikan Anaknya perempuan Satu Laki dua Digendong Orang-orang nonton, nonton dalam kondisi telanjang dia itu Dimandikan Dan kita tahu anak gak boleh lihat aurat bapaknya nah, Kalau anaknya aja gak boleh Makanya yang berkaitan dengan lawan jenis yang boleh melihat ini hanya suami istri Anak perempuan gak boleh melihat bapaknya kalau meninggal dunia Aurat bapaknya Begitu pula anak laki tidak boleh melihat aurat ibunya jadi kemungkaran-kemungkaran yang dia ketahui terjadi di masyarakat, maka dia perlu berwasiat. Anak minta yang ngurusin mamanya, pemandian anak, jenazah anak, umpamanya kalau majelis taklim balansia, ya udah diserahkan ke mereka. Dan kalau bisa tadi ditulis bukan omongan. Kalau omongan nggak semuanya dengar, tapi kalau sudah tulisan, biasanya wasiat itu dipegang kopinya oleh notaris betul iya kalau tentang notaris iya dan iya kopinya dipegang notaris. baik ketika meninggal dunia apakah ada kewajiban notaris memberitahu pihak keluarganya A atau nunggu keluarganya yang bertanya bertanya iya Kalau dicatat di notaris, katanya notarisnya menyampaikan Ustaz. Jadi kalau dengar meninggal dunia, notarisnya akan membawa itu? Dia akan membawa di atas itu. Ya kalau seperti itu berarti dicatat. dicatat. Uh, ini bukan berkaitan dengan harta aja, ya. Berkaitan dengan hal-hal tadi ritual-ritual, amalia-amalia yang mungkin tidak sesuai dengan sunnah. Yang dilakukan di masyarakat itu. Mamanya dia yang mengatakan aku ingin yang memandikan aku fulan. Yang menguburkan aku fulan, pokoknya semua urusan yang sama fulan, boleh dia mengatakan hal itu dalam wasiatnya, atau secara spesifik masalah kuburan ni. Ini wasiatnya saat bermuakas lagi. Silakan dibaca. Oleh karena itu adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam biasa mewasiatkan masalah itu, dan dalam hal itu banyak sekali asal riwayat dari mereka, Di antaranya ialah. An Amir bin bin Abu Wakat, anna abahu kala fi marodi ladina tafik ilhadulillahdan ansibu alayya ladina nasban. Kama Sunni kama Sunni Aji Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Amir bin Saad bin Abi Waqqas, bahawa bapaknya, yaitu Saad bin Abi Waqqas, pada waktu sakit yang menyebabkan kematiannya berkata, Galilah liang lahat untukku dan tegakkanlah batu bata untuk Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bang Orkelsi, kita lihat ini wasiat saat di masa Nabi Alaihissalam ternyata umurnya panjang. Tunggu anak kepingin tahu kapan saat meninggal dunia. Tahun berapa? Sa'ad bin Abdul Waqqas tahun 55 Hijriah. 55 Hijriah. Nah. Bayangkan ya. Dia berhaji bersama Nabi alaihi salatu wasallam tahun 10. Dan meninggal tahun dunia tahun 55. Jadi wasiat pertama dia yang dia lakukan di Mekah itu 45 tahun sebelum meninggalnya dia. Dan dia baru meninggal tahun 55 Hijriah radhiyallahu ta'ala An-Sa'ad bin Abi Waqas Taib. Ketika dia sakit Dia berwasiat yang berhubungan dengan Pengkuburan dia Jadi sistem menguburkan itu ada dua Yang satu namanya syaq Yang kedua namanya lahat Ketika Nabi alaih salatu wassalam meninggal dunia Para sahabat bingung Mau pakai cara yang mana Maka akhirnya Abu Bakar Siddiq Atau sahabat yang lain Mengutus dua orang Untuk memanggil Tukang lahat dan tukang syak Artinya Mana yang dulu datang Berarti seperti itu Kuburan Nabi AS Dikirim dua orang Ternyata yang lebih dulu datang adalah Yang membuat lahat Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan dengan cara lahat. Anda mau bertanya di Indonesia pakai lahat apa pakai shak? Lahat, lahat itu. Betul. Pernah lihat kuburan nanti? Lahat itu kan udah pernah dibahas waktu dulu ya. Baik, Ba, ya betul. Jadi seperti lahat ya. Karena kalau lahat kemarin kita sampaikan ada lobang. Jadi bagian kiblatnya itu dilobangin. Jenazah ini dimasukkan ke dalam, lalu ditindih dengan batu bata. Kalau syak itu di tengah, kuburan itu dilobangin, jadi jenazah dimasukkan ke tengah, lalu ditutup. Kalau yang di Indonesia, seperti lahat. Karena ditaruh di samping, lalu dibikin ruangan buat dia, sehingga uh, dia seperti lahat tadi yang saya sampaikan. Dan bebas sebenarnya, dua-duanya, Dua-duanya diperbolehkan. Tapi saat Bin Aboukos berpesan secara khusus. Dia minta kalau aku mati, aku tolong dikuburkan pakai lahat. Dengan sistem lahat. Wansibu alayya labin. sini dia mengatakan dan tolong letakkan tegakkan batu bata di atas kuburanku. Sebagai tanda, itu kuburan. Tidak ada nama, tidak ada macam-macam. Maka para... Ya para... Ikhwah yang ngaji tapi keluarganya belum pada ngaji, belum pada faham, sepertinya penting mereka menulis wasiat, bagaimana dia ingin dikebumikan, bagaimana dia ingin disolatin, bagaimana dia ingin dibawa. Kalau dia mungkin tidak bisa menulis secara detail, dia tinggal tulis yang ngurusin jenazahku fulan. Maka dengan cara seperti itu, ya cuma kadang-kala yang ngurusin jenazah fulan, fulan ngurusin ditentang sama keluarganya. Bermasalah lagi Jadi mereka akhirnya ribut Tapi kalau orang itu tahu ini wasiatnya fulan Ya sudah fulan Seperti apa itu kehendak fulan Namun mungkin lebih baik secara detail Ya untuk memberikan pemahaman Kepada keluarganya Berkaitan dengan Peringatan yang pertama Syekh mengatakan peringatan yang kedua Silahkan delapan peringatan kedua Apabila seseorang mempunyai anak yang berhak menjadi ahli waris yang telah meninggal dunia ketika ia masih hidup, maka ia wajib berwasiat untuk buka putri si mayat itu senilai dengan bagian yang menjadi hak sang mayat, atau sekitar sepertiga dari hartanya, dan sepertiga itu sudah banyak. Jika ternyata orang di atas meninggal dunia juga dan tidak sempat memberi wasiat kepada anak sang mayat, Maka mereka, ahli warisnya, harus memberikan sebesar bagian yang harus diwasiatkan kepada mereka, kepada anak-anak si Maya tadi. Karena ini sesungguhnya adalah tanggungan yang wajib ia selesaikan. Maka jika ia meninggal dunia dan ia belum sempat menulis penyelesaian tanggungan ini, maka tanggungan ini belum terselesaikan. Inilah yang berlaku di pengadilan-pengadilan pada zaman ini. Tep, anak-anak. Tunggu bentar, anak baca bahasa arabnya. Ya. Iya, ini berkaitan dengan satu permasalahan. Syekh berpendapat dan ini pendapat sebagian ulama ya. Jadi kalau ada orang tua punya anak tiga, anak tiga laki, satu perempuan, kemudian yang perempuan ini punya anak. Kalau ayahnya meninggal dunia, empat orang ini dapat warisan semua enggak? Dapat. Tapi ternyata anak perempuannya ini meninggal dahulu sebelum ayahnya. Dapat warisan enggak anak perempuan ini? Tidak. Dia punya anak. Dia punya anak ketika bapaknya meninggal dunia, cucunya ini dapat warisan? Tidak dari anak perempuannya dari anaknya dapat Ustaz. cucunya ini kakeknya meninggal dunia oh iya ya. Iya kan kakeknya meninggal dunia cucunya dapat nggak Orisan tidak tidak karena ada paman pamannya ya. dia tidak akan dapat nah ha, Syekh berpendapat di sini bahwasannya uh, wajib Orang tua ini kasih wasiat buat cucunya. Karena dia kan gak dapat warisan. Dia wajib uh, dapat wasiat dari cucunya. Dan uh, Masya Allah. Sheikh bin Uthaymi menentang hal ini. Dan ulama-ulama menentang. Enggak. Enggak ada kewajiban itu. Hukum Allah sudah jelas. Dia itu gak dapat warisan. Kalau dia mau kasih. Uh, apa, Mau mengkasih wasiat. Kasih wasiat. Tapi bukan. Wasiat wajib Sesuai dengan bagian dia dalam warisan Bagian ibunya dalam warisan Ini sebelum lama menisbatkan hal itu kepada Ibn Hazm Tapi ulama lama tidak Ibn Hazm hanya mengatakan Mereka itu paling berhak mendapatkan wasiat Keluarga itu Kan mereka bukan ahli waris Bukan wajib mendapatkan Ini di beberapa pemerintahan ya Di timur tengah sana Itu hukum pemerintahnya Undang-undangnya wajib. Umumnya anak perempuan ini kan dapat separuh bagian dari yang laki, maka itu harus diberikan. Walaupun yang mati tidak berwasiat. Hmm. Kalau yang mati berwasiat selesai, itu memang wasiat. Tapi di sini Syekh mengatakan, apabila seorang mempunyai anak yang berhak menjadi ahli waris, baca ini. Anak yang berhak menjadi ahli waris yang telah meninggal dunia ketika ia masih hidup. Maka ia wajib berwasiat untuk putra-putri si mayit ini. Senilai dengan bagian yang menjadi hak sang mayat. Artinya nih, uh, bapak punya anak dua laki. Yang satu mati sebelum bapaknya mati. Dapat warisan enggak anak-anaknya? Enggak dapat. Tapi menurut Sheikh ini, si bapak itu wajib ngasih wasiat bahwasanya bagian yang meninggal itu diberikan kepada anak-anaknya. Jadi kalau hartanya mau banyak 1 miliar, berarti 500 juta itu untuk anaknya yang dapat warisan. 500 juta itu harus diwasiatkan buat cucunya. Maka yang anda lihat Sheikh berpendapat seperti itu. Dan menisbatkan sebagian kepada pendapat uh, Ibnu Hazm. Tapi dibantah oleh mereka. Wasiat oke. Okay. Kalau dikatakan wajib silakan. Jadi orang tua paling tidak. Uh, kau tahu cucu-cucunya enggak akan dapat warisan. Wasiat. Tapi wasiat. Paling banyak thulus. Sepertiga paling banyak. Dan di sini kita baca lanjut. Senilai dengan bagian yang menjadi hak sang mayat. Atau sekitar sepertiga dari hartanya. Atau. Jadi yang wajib itu adalah. Uh, bagian dia yang seharusnya dia dapatkan. Kalau anak itu hidup. Atau sepertiga dari hartanya. Dan sepertiga itu sudah banyak. Jika ternyata. Orang di atas meninggal dunia juga. Dan tidak sempat memberi wasiat kepada. Anak-anak sang mayat. Maka mereka. Ahli warisnya. Harus memberikan. Disebutkan di sini apa? Harus. Dalam bahasa Alhamdulillah disebutkan yajib. Wajib. Yajib. Memberikan seba, sebesar bagian yang harus diwasiatkan kepada mereka. Kepada anak-anak semayah tadi. Jadi ini mewajibkan bapaknya berwasiat. Kalau bapaknya ternyata tidak berwasiat. Maka siapa yang wajib ngasih? Ahli waris. Ahli warisnya. Nah, karena ini sesungguhnya adalah tanggungan yang wajib. Iya atau sang ayah selesaikan Ini yang ditentang oleh banyak ulama Tidak Allah sudah menjelaskan hak, hak ahli waris Kapan dia dapat Kapan dia tidak dapat Itu Allah yang membagi Jadi tak kala meninggal dunia ini Orang tua itu tidak warisan ya sudah warisan dibagi Namun kan ada bab silaturrahim Bab bagaimana paman Berbuat baik kepada keponakan-keponakannya Ini yang terkadang Wallahu'alam ya ini ini pendapat, memang ada yang pendapat seperti ini dan syekh termasuk yang mengambil pendapat itu. Beliau mengatakan, maka jika ia meninggal dunia dan ia belum sempat menulis penyelesaian tanggungan ini, maka tanggungan ini belum terselesaikan. Inilah yang berlaku di pengadilan-pengadilan pada zaman ini. Ini syekh berbicara Mesir. Yang jadi pertanyaan, mungkin teman-teman ada yang tahu bagaimana dengan di negeri kita. Ada dosen sebentar, Ustaz. Ustaz. Silakan. Ya, ah, uh, ini istrinya Bang Danu nih. Ah, iya. <laughs> warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, eh uh, mungkin ada sedikit koreksi saya. Eh ya. uh, kalau anak uh, cucu laki-laki dari anak perempuan itu ahli waris ya, Ustaz. Ya? Kalau ada pamannya enggak lah, dapat warisan. Kan dia uh, tertutup uh, sama pamannya. Ya itu pernah ada di pengadilan agama itu diberikan porsinya, ya uh, diberikan porsinya karena dia anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak perempuan Mewaris bersama paman atau tidak bersama paman maka dia mendapat warisan. Aji, ini hukum di negeri kita. Uh, Ana nggak tahu hukumnya, tapi pernah ada kasusnya yang dia diberikan warisan uh, karena dia adalah cucu laki-laki dari anak perempuan. Kecuali dia uh, cucu perempuan dari anak perempuan uh, itu uh, bukan. Terus atau uh, cucu perempuan dari anak laki-laki gitu, Pak? Ah, uh, jadi begini, ketika coba-coba. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi eh, saudara Dalam Islam itu ya Ketika eh, Bapak mati meninggalkan anak laki-laki 4 -laki Ya anak laki-laki 4 -laki Kemudian salah satu Anaknya itu meninggal dunia Sebelum bapaknya meninggal dunia Dia punya anak Jadi Cucu ini apakah dia Bisa mewarisi dengan adanya Paman-pamannya Wallahu Wallahualam yang ana tahu tidak Coba dilihat lagi nanti Tapi kalau secara hukum agama Anak-anak eh, itu tertutup dengan adanya anak Artinya cucu ini kapan mewarisi? Kalau yang setara dengan bapaknya dia itu gak ada semua Atau dia ini dapat warisan Karena orang tuanya hidup ketika bapaknya dia meninggal dunia Artinya bagian itu diambil bagian ibunya Dia mengambil bagian ibunya Karena ibunya dapat warisan Bapaknya meninggal dunia Lalu sebulan kemudian ibunya meninggal dunia Apa? Bapaknya meninggal dunia Kakeknya meninggal dunia Sebulan kemudian ibunya meninggal dunia Maka dia dapat warisan Yang diambil oleh anak ini adalah bagian ibunya Coba nanti kita lihat lagi nih uh, Suaranya Gak kedengaran? Uh, hukum di Indonesia ini membagi dalam beberapa bagian, ustadz. Jadi yang berlaku kepada uh, orang kalau dulu tuh Bumi Putra Eropa gitu, ustadz ya. Kalau sekarang kan dibagi uh, Islam beda bisa memakai hukum adatnya dan yang apa uh, Kristen itu memakai uh, Hukum negara di mana adanya pelat perpuling atau pergantian tempat. Nah, yang pergantian tempat itu mungkin yang tadi yang yang Ustad makut eh, bahwa tidak mendapat bagian atau mendapat bagian gitu. Nah, kalau pelat perpuling itu, apabila mewaris pun bersama dengan pamannya, maka dia tetap eh, ada bagiannya menggantikan posisi ayahnya. Itu hukum hukum yang berlaku untuk. Uh, ada apa non muslim Oke okay, untuk hukum non, non muslim Tapi itu pun Ustaz Yang sepengetahuan Nana dalam uh, Menjalankan tugas itu Sebagai notaris ada beberapa orang yang Mereka tidak peduli di Hukum Islam Artinya bu eh, mungkin Bukan tidak peduli Ustaz ya. Dijalankan tapi tetap akhirnya mereka uh, Memakai itu Prosper uh, klik itu ya mungkin karena tidak adanya wasiat yang seperti Ustaz maksudkan, karena mereka tuh tetap berhak atas harta itu, dianggap gitu Ustaz. Oh, kalau eh, pakai hukum itu, dia akan dapat bagian? Dia akan dapat bagian namanya flat Perpuling, jadi dibagi Ustaz. flat Perpuling itu eh, menggantikan tempat, artinya? Iya, menggantikan tempat kalau ibunya, tempat bapaknya gitu. Dia mendapatkan iya. bagian iya. ibu atau nah, bapaknya. Bagiannya, gitu. Iya, ibu dan bapaknya itu porsinya kalau dalam hukum yang ini kan sama Ustaz. Yeah. Jadi dibagi sama, yang yeah. berbeda itu adalah uh, istri, karena kedudukan istri biasanya adalah dibagi dulu setengah, sisanya setengah dikalikan berapa jumlah ahli waris, itu hitungannya, nah, nah, untuk nah, nah. porsi Ustaz, untuk yeah. porsi adalah misalnya ahli waris uh, 4, nah istri itu uh, dibagi dulu dia, Setengah dibagi baru yang sisanya setengah dibagi kepada ahli waris dan termasuk istri itu tadi masuk lagi ke bagiannya. Oh masuk empat itu berarti dia jadi kelima. Iya. Oh, Oke. Okay. Masuk istri itu tetap masuk lagi ada bagiannya yeah. setengah dia dibagi dulu baru yang setengah lagi dibagikan berapa orang jumlahnya ahli setengah waris? Jadi 5 ditambah lagi dia berarti gitu. Betul betul nah, ya. Iya hmm. itu yang uh, yang di Indonesia. Nah terus kalau tentang tadi adanya wasiat ya. uh, Wasiat itu uh, nanti ada yang namanya adalah pelaksana wasiat Pelaksana wasiat itu uh, bisa ditunjuk siapa saja di luar dari yang, ditep, yang menerima Dan wasiat itu dibolehkan juga untuk anaknya Gitu Ustaz atau orang lain juga boleh nanti apabila anak itu ternyata tidak diberikan harta itu juga e, pernah ada terjadi Jadi mereka itu nanti ada namanya legitim porsi Legitim porsi itu adalah bagian mutlak anak-anak sesuai dengan ketentuan undang-undang Jadi apabila anak itu tidak mendapat warisan dari orang tuanya karena ada e, wasiat yang menyatakan bahwa ada orang lain yang berhak full 100% si anak bisa menggugat ke pengadilan dengan adanya legitim porsi jadi ada diatur anak sebenarnya apa Oke tapi istri tidak ada legitim porsinya jadi kalau istri nggak dikasih ya sudah berarti tidak ada uh, tidak bisa digugat yang bisa gugat istri eh, yang istri bisa gugat itu nanti paling uh, harta bersama itu pun tidak dimungkinkan Oh naam, naam, naam. Ya jadi uh, kalau tadi ada Uh, karena uh, tidak begitu paham ya ini Sayangnya uh, Ustadz ya. ya Kalau misalnya wasiat yang dalam Islam uh, Yang pernah menanyakan Ustadz itu Bahwa ahli waris itu tidak boleh ada wasiat ya Ustadz ya? Betul ya. So, wasiat, wasiat yang uh, Kibah wasiat Ustadz. Karena kalau di ini sih uh, Pasti uh, wasiat dibedakan kalau di hukum Indonesia itu ada namanya hibah Atau hibah wasiat Jadi yang berlaku semasa hidup Atau iya. yang berlaku setelah kematian meninggal. nah Kalau yang berlaku semasa hidup itu namanya hibah betul. Dan itu dalam Islam yang dinamakan dengan hadiah Iya, betul Hadiah Berarti kalau hadiah itu kan dibolehkan ketika masa hidup Gitu ya Ustadz ya Iya nah. Diberikan kepada siapa aja Nah bedanya dengan yang ini Apabila nanti e, ternyata Hartanya itu e, Ini e, setelah si Pewaris itu meninggal dunia Yang mewariskan itu e, Maka di seluruh hibah itu Bisa dihitung dan dimasukkan ke dalam Budel Namanya budel itu termasuk utang juga Hibah yang Hibah yang sebelum meninggal Itu bisa dimasukkan Ustaz. Dihitung hmm. seluruhnya Uh, dihitung seluruhnya, jadi nanti baru dibagi kembali. Gitu. Mungkin kasih kasih jadi, contoh, kasih contoh ibu, biar lebih jelas. Uh, Anna pernah buat untuk uh, satu kasus orang uh, Cina ya, jadi itu dihitungkan seluruhnya kembali, dan itu dimungkinkan undang-undang bahwa memang boleh dihitungkan kembali seluruhnya, hiba-hiba itu dihitung kembali baru dia bagi. Gitu. Oh, baru nanti Padahal jadi warisan. Baru mereka bagi. Nah, jadi uh, itu kesepakatannya. Apakah boleh seperti itu? Ya boleh, dimungkinkan. Tapi kalau misalnya itu hibah yang langsung seketika sekaligus, misalnya uh, menyangkut hak atas tanah gitu ya Ustadz ya? ya. Itu kan dia tidak dimungkinkan uh, untuk dikembalikan masuk ke dalam budel. Tapi apabila harta itu ini, dihitung jumlahnya aja. Jadi dia telah mengambil sekian gitu. Dan dalam hukum di Indonesia itu, boleh juga namanya menolak wasiat Ustadz. Menolak... Uh, warisan menolak warisan itu dimungkinkan. Nah, dia nggak mau warisan nggak apa-apa. Memang anak mengatakan tidak. Dia nggak mau menerima. Dia nggak mau menerima karena apa? Karena, karena yang termasuk dalam budel itu adalah termasuk hutang. Jadi, e, jadi misalnya gini, hutang rumah sakit, hutang ini, hutang itu, itu dimasukkan ke dalam satu e, budel. Namanya budel, budel warisan. Itu semuanya dihitungkan e, dan Dibagi juga bersama gitu. Jadi dia boleh ke pengadilan, dia buat penolakan wasiat. Sehingga penolakan dia nggak nggak nggak harus bayar utang akhirnya. Eh uh, ya, dia menolak aja, menolak menerima menerima hutang dan menerima harta. Jadi dia uh, pokoknya dia tidak mau dan itu dibolehkan gitu. Tidak tidak mau menerima itu dibolehkan dalam uh, ini kita kan masih pakainya butter book ya. PW ya kalau di kita agar lebih baik Jadi itu dibolehkan. Beda dengan orang Islam yang memang hutang itu wajib dibayar. Iya, Mereka nah. juga juga uh, bayar, tapi dia tinggal tunjukkan aja ke orang bahwa dia menolak untuk oh. uh, menolak warisan. Jadi dia bukan menolak membayar. Menurut dia dia dia menolak warisan. Jadi silakan kepada yang menerima. Menerima. menerima. Iya iya. Terus, Taiba, uh, nggak untuk yang seperti ini? Yang Syekh jelaskan? Iya cucu itu yang seharusnya dia tidak dapat warisan. Apakah diambilkan haknya oleh pengadilan? Maksudnya? Oh itu e, maksudnya ini yang dalam Islam pengadilan agama atau maksudnya e, hukum? Nggak hukum umum hukum agama. Kalau hukum umum diambilkan jelas. Hukum diambilkan karena dia buat Kalau pengadilan agama itu pernah ada dikeluarkan portinya, ustadz ber... pernah ada yang mengeluarkan porti itu tuh, eh, di Medan ya, saat anak jadi lawyer ya belum, belum jadi notaris itu pernah ada bagi kan kepada si anak itu karena dia eh, dia bukan menggantikan tempat, ustadz tapi yang dipakai dengan kebukaan itu bahwa lucu lagi lagi dari anak perempuan adalah ahli waris. Ya, jadi jadi um, yang mereka lakukan itu uh, di sini syekh menjelaskan mereka bukan ahli waris. Artinya kenapa harus ada wasiat? Kenapa harus dikeluarkan? Karena mereka bukan ahli waris. Kalau ahli waris, syekh tidak perlu berbicara tentang wasiat di sini. Karena babnya itu mereka dapat warisan, tidak perlu bicara wasiat. Maka syekh memasukkan ke sini ke bab wasiat karena mereka tidak dapat warisan dengan adanya paman pamannya tadi yang menutup dia. Makanya di sini Sheikh berbicara tentang wasiat. Jadi kalau yang tadi e, disampaikan pernah ada kejadian di Medan, mungkin kayaknya mungkin bukan seperti ini. Kalau memang dia itu dimasukkan kepada ahli waris, tapi kalau di sini Sheikh mengatakan dia tidak dia bukan ahli waris. Makanya dia dapat wasiat. Wasiatnya cuma menurut Sheikh diwajibkan. Dan Syekh mengatakan di sini wa alahad al amal film hakim beliau beliau mengatakan inilah yang berlaku di pengadilan-pengadilan pada zaman ini. Tapi secara ya. hukum agama tadi uh, tidak mereka terdinding. bukan terdinding. Hah am terdinding tertutup. Oh, yang, ha. yang terdinding itu biasanya gini tuh contoh di kasus uh, keluarga sendiri tuh kita anak uh, tiga anak perempuan dan satu laki-laki waktu orang tua kita meninggal itu uh, Saudara laki-lakinya ada beberapa Nah itu terdinding mereka dengan anak laki-laki Dalam keluarga kita yeah. Itu yang uh, kalau yang aku tahu dengan terdinding Ustaz. Dan kalau dalam prakteknya Sendiri Ustadz, sekalipun Itu uh, Tidak dapat, tapi itu BPN Atau uh, anak gak tahu Ya mungkin per, uh, Di masing-masing daerah beda Tapi pelaksanaannya tetap saja Mereka tanda tangan Ustadz Oh harus tanda tangannya. Nah, oh nah. iya karena dikhawatirkan karena kalau dia tidak mau memakai karena kan kita boleh boleh e, tunduk sukarela namanya dalam hukum di Indonesia itu tunduk sukarela itu kita boleh memakai kepada hukuman yang berlaku. Tapi kalau pihak keluarga umpamanya terpecah jadi dua satu mau hukum negeri satu mau hukum agama itu gimana solusinya? Ya di pengadilan nanti diputuskan ya. Dia kan tetap pengadilannya kalau kita tetap pengadilan agama kan kita saat ya, so, ya? tapi e, pengadilan agama pun kalau dia udah ada hukum yang dia tunduk sukarela kepada hukum ini kan dia tetap merasa bahwa itu adalah bagian dia gitu. Contohnya aja kita saat, so, karena laki-laki dan anak perempuan itu beda satu banding dua dua, ya? dua banding satu, tadi. So, ya? Kalau mereka memutuskan untuk dibagi rata itu boleh juga. Nanti dalam aktanya, Kota Ades itu boleh juga buat, tapi kita buatnya nanti gini, diterima dulu. Jadi ada akta namanya pemisahan dan pembagian. Akta pemisahan pembagian itu e, diterima dulu, ini menerima bagiannya sekian. Setelahnya dia akan memberikan kepada siapa, nah itu dipisahkan, pemisahan dan pembagian namanya. Kalau ingat menyesuaikan dengan hukum. Uh, agama agama kan untuk yang enggak mau ya tetap aja pembagian membagian dibagi rata gitu. Oke, okay, siap siap. Ya kalau hukum agama enggak ada masalah sebenarnya. Seperti yang disebutkan sebutkan, memakai kakak laki mengatakan sudah oh, lah bagi dua enggak apa-apalah. Bagianku mana? Lalu dia diserahkan kepada dia bagian. Bagian adiknya, lalu si kakak mengeluarkan bagian uh, untuk menjadikan bagian adiknya jadi 50-50 uh, enggak -50, ada masalah. Tabarakallah fi jazakill khair kalau gitu baik okay, ini masukan yang bagus buat kita tapi yang jelas Syekh ketika berbicara ini maka dicatat berlaku di pengadilan pengadilan pada zaman ini di tempat Syekh. Penulis. Syekh dari mana? Mesir. Jadi beliau berbicara tentang Mesir ya. Makanya kadang-kadang kita itu berceramah baca buku yang nulis orang Mesir. Lalu dia cerita yang di sini enggak ada kayak gitu, gitu. Nah, تفضل kalau mungkin ada pertanyaan. Apa Ustaz? Anda mau tanya Ustaz ya. ya? Ini tentang ikikat Ustaz. Ya. Uh, karena ini penting sekali Ustaz. Supaya tidak ada uh, kilat diantara kita semua gitu Ustaz. Misalnya dia sengaja datang ke notaris. nih karena posisinya notaris. Ya. Pernah ada satu orang datang dan menceritakan bahwa dia akan uh, membuat hibah. Menghadiahkan kepada anaknya full. Karena punya anak perempuan gitu Ustaz ya. ya. Lalu Ustaz uh, Ketika dia menceritakan kepada penyebabnya bahwa dia tidak tidak ingin orang-orang uh, yang sebenarnya berhak atas itu untuk mendapatkan uh, hadiah mendapatkan wasiat ketika meninggal, tidak ingin mendapatkan harta ketika meninggal. Apakah itu uh, boleh kita buat? Ini kan maksudnya kembali kepada uh, iktikad-iktikad itu ya, apa niatnya gitu tadi. Nah. Jadi, maksudnya jangan dijadikan uh, satu alasan pemberian hibah itu Karena ada sesuatu dan posisi sebagai notaris itu kita tidak boleh menolak untuk membuat akta. Kecuali dengan alasan tertentu. Misalnya kita kita dibolehkan memberikan harga yang tinggi. Biasanya anak seperti itu Ustaz. Kalau dia kira-kira tidak mungkin kita buat maka kita kasih harga tinggi atau kita berikan satu alasan yang... Eh, jangan alasan itu akan karena orang tidak semua bisa menerima Ustaz. Iya betul. Iya itu. Jadi ada yang kita... Ya pinter-pinternya gitu Ustaz. Tapi mungkin Ustaz bisa menjelaskan kepada... Umat yang di sini uh, Pentingnya etikat itu tak? Betul, nah siap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ia ya, berkaitan dengan wasiat ini ya Kadang-kala -kadang memang ada orang-orang yang Allah tidak berikan Anak laki-laki buat mereka Sehingga Anak perempuan itu tidak bisa menghabiskan waris Anak perempuan itu kalau satu dapat Setengah Kalau dua dia dapat dua per tiga, Dua ke atas dia dapat dua per tiga Berarti masih tersisa sepertiga Sepertiga ini hak siapa? Hak pamannya Hak saudara-saudara bapaknya Kalau kita lihat Allah ketika menurunkan hukum warisan ini Itu sangat adil sekali Anak perempuan ini ketika dia ada saudara lakinya Maka uang itu habis Warisan itu habis Kenapa habis? Karena ada anak laki Dan anak laki ini yang akan menjaga kakak-kakak atau adik-adiknya dan ketika tidak punya anak laki, siapa yang menjaga itu perempuan? Paman pamannya. Siapa yang menjadi wali dia kalau menikah? Pamannya. Ketika seorang itu uh, memberikan semua harta itu kepada anak perempuannya, apalagi dengan tujuan tadi dia tidak suka paman itu dapat, maka dia telah menentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Di surah uh, An-Nisa dibaca di ayat 12 di akhir ayat 12 Allah mengatakan. Min bagi wasiat Yusuf bila awalain, ⁇ غير مضار. Kata Allah, warisan itu dibagi setelah wasiat dan utang tanpa membahayakan. Artinya tujuannya bukan untuk membahayakan orang lain. Kenapa ahli waris tidak boleh dapat wasiat? Karena akan membahayakan ahli waris yang lainnya, akan mengurangi bagian ahli waris yang lainnya, akan menimbulkan permusuhan di ahli waris itu sendiri. Maka bagi orang tua, dari tadi kalau mau dia menjadi lawyer datang, orang mau menghibahkan semua hartanya, sampaikan kepada dia. Maksudnya kita kasih arahan, maksudnya yang ini enggak boleh. Bahkan di masa Nabi SAW, ada orang, kita sudah bahas di kitab ulhibah, ada Nu'man bin Bashir. Bashir mau ngasih budak sama Nu'man. Ibunya enggak rizho? enggak kecuali kalau jadikan Nabi Saksi SAW. Akhirnya Nabi mengatakan kepada bapaknya, La ushit ala jau. Aku enggak akan jadi saksi untuk sebuah keboliman. Maka wasa anak perempuan itu dia akan dapat bagiannya setengah atau dua pertiga, dan itu sudah banyak Jamal. Ya, Kalau kita berbicara Nabi Alaihissalam mengatakan sepertiga itu banyak. Ni anak perempuan dapat setengah. Setengahnya, ya kalau ada ibunya, ibunya akan dapat Sisanya nanti diambil pamannya Dan paman itu ketika menerima uang itu Dia membawa beban sebenarnya amanah dari Allah Dia harus menjaga itu keponakannya Cuma memang karena silaturrahim sekarang jadi buruk Jadi hidup nafsi-nafsi Akhirnya orang mau ngasih uh, kepada saudaranya Dalam kondisi hidup gak mau ngasih Dan dalam kondisi mati dia gak mau ngasih Ah, the walaahu alamisaf. Namp. No. Ustad. Yeah. Um, mengenai hibah Ustad, yeah. jika, jika orang tua kita memberi hibah kepada anak-anaknya, tapi hibah tersebut tidak langsung dibagikan. Uh, hibahnya berupa rumah dan rumah tersebut uh, dipakai uh, oleh salah satu saudaranya yang janda gitu ya Ustaznya atas riduan semuanya. Uh, hingga akhirnya orang tuanya itu meninggal Ustaz Uh, dan uh, hingga meninggal itu uh, Hibah itu belum dibagikan Apakah harta itu tetap hibah atau menjadi warisan Ustaz? Iya, maaf kebalik Berkaitan dengan hibah kita tahu Kalau uh, warisan itu dibagi setelah kematian Kalau wasiat itu juga baru dimiliki setelah meninggalnya orang berwasiat Kalau hibah, hibah itu dimiliki secara langsung ketika diberikan hibah itu Cuma sekarang kita udah bahas tuh bahwasanya tidak boleh ada kecurangan dalam hibah Orang tua kalau mau ngasih semua anaknya harus dapat Jadi kalau sudah dikasih tuh dalam masa hidupnya ini rumah buat kalian berempat Ya sudah berarti itu hibah Artinya hibah dimiliki oleh mereka Kalau salah satu dari empat orang itu meninggal Maka jatuh warisan buat anak-anaknya Nyatuh warisan buat anak-anaknya. Jangan dikatakan, kan nenek masih hidup. Iya, nenek masih hidup, tapi nenek sudah hibahkan. Sehingga sudah jadi milik. Kalau sudah jadi milik, ketika salah satu dari empat itu meninggal dunia, maka itu diwariskan ke anak-anaknya. Karena itu sudah jadi milik. Jadi, seperti itu kiranya umud ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, anak mau tanya dulu nih. Ini... Sekarang suaranya kok pada bagus semua Om Jadi ganti Mereka. mic kayaknya ini. Iya, saran Ustaz itu, Ustaz. Masyaallah, nah, bagus banget jernih suaranya. Baik, saya mau tanya, calon suami anak, anak tunggal. Uh, dia minta anak untuk tidak minta warisan ketika nanti dibagi. Pertanyaannya apakah Ano tetap dapat warisan dari orang tua saya atau tidak mengingat calon suami Calon suami sudah mengatakan seperti itu Ustaz Shukran. Shukran. Ah, Warisan Kalo. dari siapa? Dari orang tua Nah, nah. Jadi Anak Anambar ana Saudara, calon suami anak tunggal Calon suami sudah bilang nanti Calon suami uh, bilang uh, nanti gak usah minta warisan ya kan sudah ada dari dia sudah full gitu, nah, iya baru kalau nah, ya yeah, berkaitan dengan hal ini kita tuh nggak tahu dengan apa yang akan terjadi, apalagi ini baru calon, suami. suami baru calon, sedangkan ketika seorang wanita dia akan dapat hak, artinya dia akan dapat hak dari pihak keluarganya itu warisan hak dia. Dia mendapatkan hal itu bukan dengan meminta. Ingat, warisan ini bukan dengan meminta. Kalau meminta itu kan bukan milik dia. Dia minta-minta, bukan, memang haknya dia. Dikasih dia. Dari tadi, dari nomor soalnya, dia akan dapat bagian dia. Berkaitan dengan dia menikah, mamanya dengan suami itu. Ketika dia dapat bagian itu, lalu si suami mengatakan, Sudahlah bagianmu itu kau uh, berikan kepada keluargamu, mamanya. Kau kan akan dapat bagian dari aku. Ya Allah, kalau ternyata yang mati duluan si perempuan. Nah, enggak, enggak tahu gitu loh. Kalau yang mati dulu perempuan, bagian perempuan ini malah diambil oleh suaminya. Maka kalau seperti itu ya dikatakan insya Allah lah. Nanti anak-anak lihat ya. Seperti itu. Karena ini tidak termasuk persyaratan yang yang harus dipenuin ya. Karena itu ada ada haknya dia secara hukum yang memang Allah sudah menentukan hak itu buat dia. Nah, assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya mau nanya mas, ini mas, kalau orang, orang kafir kan tidak akan men, apa, tidak akan bisa mewariskan anaknya. Tapi kalau hibah gimana, Ustaz Nah, hibah nggak ada masalah. Nabi AS menerima hibah dari raja-raja kafir. Ya. Menerima hibah. Hadiah dari orang-orang kafir belum menerima. Hadiah ya. Tidak ada masalah diterima. Ya, syukur. Ya, syukur. Barakallah fi ikhna. Ayat Allah. terakhir. Ya Ustaz. Bentar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana punya warisan dari uh, orang tua laki. Ana bersaudara empat yang dua laki-laki, dua perempuan. Abang Ana maunya kalau dibagiin itu rata. Karena Ana udah tahu hukumnya, Ana tetap kok enggak mau. Tapi Abang Ana tetap aja maunya rata. Itu gimana sikap kita? Iya. Uh, berkaitan dengan porsi yang sudah ditentukan. Jadi sekarang... Jelas tuh, dua banding satu. Apabila abang ingin rata, kan abangnya dua yang laki. Iya. Apakah dua-duanya menginginkan hal itu? Yang lebih ngotot sih yang satu. Kalau yang satu cuma diam aja. Ya, tanya dia. Soalnya ini masalah ini masalah hukum yang Allah sudah menentukan. Artinya kalau abang ingin rata, udah bagiannya abang itu kasihkan ke kita, gak apa-apa. Oh, gitu. Artinya jangan menuntut... Uh, kalau cuma dua perempuan satu laki mau rata gak ada masalah. Karena bagiannya abangnya ini aja kan yang akan diberikan kepada adik perempuannya dua. Iya. Tapi kalau ternyata dua yang laki. Mungkin yang laki ini kepingin ambil bagian dia lengkap. Karena dia membutuhkan dan itu hak dia. Sekali lagi warisan ini adalah hak. Jadi dia bukan meminta. Tapi seharusnya diberikan hak dia kepada dia. Makanya kalau keduanya ini setuju dan... Uh, yang tadi yang diem itu Diem berarti setuju apa? Gak berani bantah abangnya? Uh, belum tahu juga sih nah, Makanya tadi Jadi kalau memang dibagi rata Sebenarnya bagian abangnya yang diberikan kepada adiknya Seperti itu Tadi disebutkan sama Ibu, ibu Teti yeah. nah, Bagaimana ada pembagian dulu Setelah itu uh, penyerahan Lalu bagian abangnya ini Dibagi lagi itu seperti itu boleh, tapi tadi harus dengan keriboan. Kalau enggak, enggak boleh cama. Hade waalaikumussalam. Sahib, itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga ibu-ibu uh, enam. -ibu, Apa nesat yang kau buat Uh, jadi gini Ustaz, ada uh, baru tadi ada satu ibu yang keduanya kafir misalnya saat orang tuanya dan terlanjur sudah meninggal dunia tanpa adanya hibah sementara anak keciluhnya adalah muslim. Bagaimana cara membagi wasiatnya? Kalau menurut komisan anak uh, enggak berani masuk ke anak itu Ustaz. Ya. Kalau dalam hukum negaranya maka itu uh, tetap dibagi rata kepada anak-anak tersebut gitu karena nanti waktu mau apa Mau balik nama sertifikat Atau segalanya itu kan itu dipakai juga Akta kelahiran, kartu keluarga yeah, Semua anak-anaknya Itu, itu menunjukkan bahwa mereka ada waris Itu Ustaz uh, Mohon Ustaz jelaskan uh, Kalau menerima yang seperti itu Warisan dari uh, Orang kafir Apakah bisa kita bersamakan seperti misalnya Kita juga menerima uh, Harta yang seperti Ustaz bilang Hibah atau bahkan yang rampasan perang itu kita ambil kan dari orang kafir. Apakah itu bisa kita jadikan sebagai bahwa kita bisa berhak itu? Ya kalau bicara iya iya kalau bicara hak ya memang ada khilaf di antara para ulama masalah uh, orang muslim mewarisi orang kafir atau tidak atau orang kafir mewarisi orang islam tidak. Tapi uh, sebagian ulama mengatakan kalau orang islam itu mewarisi orang kafir. Tapi orang kafir tidak mewarisi orang Islam Ini sebagian pendapat ulama Kalau ikut pendapat yang ini Jadi memang uh, anak mungkin perlu Mengkaji lebih dalam lagi, tapi pendapat yang ini Berarti boleh dia dapat warisan Bukan hak ya, bukan dengan menuntut Tapi diberikan kepada dia Kalau memang hukumnya Dia mendapatkan hal itu Amun wallah Coba tanyakan kepada Ustaz lain Atau anak akan bahas lagi uh, Pekan depan insya Allah kita akan uh, bahas lebih dalam tentang bagaimana anak-anak yang muslim mendapatkan warisan dari bapak ibunya yang kafir mungkin seperti itu. Baik. Barakallahu fiik. Jazakillah khairan. Waalaikumsalam. Ya, Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.